Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya terkait dari Anjuran Buya Yang selalu Mengarahkan kalau enggak punya uang pinjam ke Buya dari dulu Maaf saya belum izin ke Buya Kami mengajak Anggota Tadarus Yang Tadarus itu e, Tidak banyak orangnya Cuman 12 sampai 15 orang Kata Uh, saya pribadi ini ada ajakan dari Buya Ya uh, bla, bla bla bla yang tadi Buya katakan bagaimana kalau ibu belanja ada sisanya enggak gimana B kalau ibu belanja kata saya ke ibu-ibu ada sisanya enggak ada suka berapa suka seribu dua ribu saya minta gitu saya minta untuk melaksanakan merealisasikan dan belanja apa itu belanja harian bu ya mereka sendiri urusan iya, mereka iya baik, baik. terus uh, sudah ter apa ter, tercapai satu dua tiga empat lima minggu dan enam masya allah ya, alhamdulillah yang pertama hanya tiga ribu yang kedua lima ribu yang ketiga empat ribu yang keempat lima ribu dan yang ke lima lima ribu Rp45.000 Yang berangkat hanya saya maka dari itu Mohon izin ke Buya e, Kami untuk Mengajak para Pengasuh, pembina Atau penyelenggara pengajian Untuk seperti kami ini Diizinkan enggak Buya Daripada pinjam ke Buya Mending Mending sisa Dan tambahan lagi Anjuran dari Buya bahwa anak yatim bukan untuk dikasih pitrah tapi dipitrahi dan anak yatim harus diberi makan alhamdulillah ibu kalau masak ibu suka ada wadang wadang ibu, ibu ngerti wadang ya iya ya udah sekarang mah diambil aja 2 3 sendok per minggu itu selain uang juga beras untuk anak yatim ada 12 1/2 ada 3 kilo ada 1 kilo 1 Karena dari sendok, bu ya, bukan. Iya. Terima kasih atas uh, uh, perhatiannya. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Unda yang solehah itu Ibu cerdas, ya begitu Ibu cerdas. Bahwasanya ya kalaupun nggak mampu berusaha bagaimana, uang belanja setiap hari berapa diminta dengan suka rela, bagus, boleh. Ibu kalau belanja berapa? Ada kadang sisa sehari dua ribu, sejati tiga ribu, lima ratus, tidak apa-apa. Yang penting karena Allah. Kena dikumpulin, dikumpulin, dikumpulin, maka sampai banyak. Nah ini kemudian digunakan untuk kebaikan, kemuliaan, istimewa. Itu namanya cerdas menyiasati. Kalau duit belanja itu repot dikeluarkan. Kalau sisa, kan enteng mengeluarkannya. Sisa belanja. Sisa belanja nah itu, itu cara nabung yang luar biasa. Kemudian, hanya yang harus si nggak jadi pinjemnya, jadi nggak jadi pinjem bu ya. Berarti ya, berarti pahalanya bu ya kurang nanti. Nggak ada yang pinjam sampai hari ini. Pinjamlah nggak apa-apa. Kemudian apakah boleh yang semacam ini ibu? Itu adalah kebaikan. Hanya yang kami inginkan adalah tadi keterikatan. Jadi mereka merasa sadar. Jadi kalau mang ibu seperti itu nanti ibu akan didatangi tim lebih sempurna lagi. Jadi memang urusan hamba Allah nggak, pusah, nggak perlu disebut itu. Itu memang perlu dalam sebagian keadaan. Misalnya Anda ingin sedekah yang jumlahnya berapa ini sembunyi hamba Allah boleh. Tapi dalam program mengikat ini saya harus tahu ini siapa orangnya. Biar nanti tim itu bisa nyari ibunya hilang ke mana. Kan gitu ya? ini, ini. Jadi mungkin tim bisa datang kepada Anda, lalu dikoordinir, Ibu jadi koordinator di situ. Jadi Ibu nanti punya kawan-kawan misalnya 20 orang, dicatat namanya A B C dan sini. Dan dia nanti lega dan Ibu tidak masuk dalam tuduhan jangan khawatir suatu ketika ada setan berbisik lalu teman-teman berkata jangan-jangan dipakai sendiri sama ibu kan begitu jangan agar ibu aman di data nanti kemudian tim kita datang kepada ibu sebulan sekali ibu dapat berapa ini siapa yang datang ada apa petok ya ada petoknya ini ada tulisannya al-bahjah jadi dikasihkan bersangkutan oh Masya Allah tabungan tabungan akhirat nanti jadi perlu dikoordinir Kemudian betul sangat betul mohon didengar suaranya ibunda tadi bahwasanya kami menghibur majelis-majelis taklim yang lainnya juga begitu harus begitu mestinya harus semua majelis yang punya jamaah dua lumayan tiga lumayan apalagi jamanya pakai ribuan wah beres semuanya umat ini akan selamat ya ini itulah orang-orang cerdas seperti ibunda kita ini berpikir bagaimana untuk bisa infak dan sedekah. Jadi nanti ke depannya Ibu untuk disempurnakan, Ibu sudah mampu. Nanti majelis yang lainnya Ibu jadi koordinatornya lagi. Jadi agar orang tidak waspada tidak curiga dengan Ibu, maka lebih enak jelas terani. Ini loh yang kamu kirimkan kemarin nih loh jumlahnya, sebab kita tidak ingin menjadikan orang prasangka buruk. Sebab prasangka buruk ini adalah penghancur hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kalau jelas ada catatannya, ini loh ada petok dari al-bahjah yang ibu kemarin kamu berapa? Yang lima ribu dua ribu nih catatannya dua ribu tiga ribu apalagi belanja setiap hari hebat benar. tuh luar biasa makanya bukan seribu ternyata mau pinjam seribu kalau pinjamnya lima ribu jadi berat saya bu nanti bu pinjamnya ser seribu tak tanya kumpul sampai lima ribu ada tiga belas ribu ada dua ribu hebat sebulan tuh kan luar biasa semoga Allah memudahkan kita untuk seminggu lagi masya Allah seminggu bu. Ha, hebat kalau semuanya kayak ibu ini kayaknya kalah semuanya dia ayo seminggu seminggu dapat sebanyak itu mohon digerakkan seperti itu kalau perlu nanti duduk sama ibu belajar gimana sih caranya gitu nah, gitu cuman tapi mohon semuanya harus di, di, di bawah koordinator tim karena kita tidak ingin membuka peluang bagi siapapun untuk persangka buruk nggak ingin jangan sampai ada persangka buruk atau ada memanfaatkan dengan cara ini lalu mengambil untuk dirinya sendiri nggak jadi kita jaga semuanya dan juga kami sampaikan Jangan percaya dimanapun kalau ada orang keliling minta dana bantuan sumbangan atas nama Albaaja kecuali resmi dengan dibimbing oleh tim Albaaja dan itu pun tidak pernah kita lakukan, nggak pernah. Ada sumbangan korban atau apa atas nama Albaaja bohong, nggak ada. Proposal atas nama Albaaja bohong. Biarpun imamnya segede jedor, sudahlah jangan percaya karena tidak pernah kita mengajari orang untuk keliling minta bantuan nggak ada itu semuanya. Kami menyuruh ini dan jelas hitungannya. Jadi jangan percaya kalau ada orang keliling, kemudian minta bantuan atas nama Al-Bahjah, atau yang selama ini sering korban atas nama Al-Bahjah, enggak ada. Bohong itu semuanya. Bilang langsung diusir dari rumah Anda. Dia bohong. Kalaupun Anda itu bisik-bisik antara kawan-kawan, eh bantu pondok yuk, kawan dengan kawan. Baru setelah itu datang ke pondok dengan resmi, dengan jelas. Sebab kita tidak ingin membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan dosa. Kenapa tujuan majlis untuk membawa orang ke surga kok? Maka pintu, apa? celah celahnya yang menjadikan ramah surga kita tutup semuanya. Tidak ada. Tidak ada proposal. Maka banyak orang bu, ya ini ada orang membantu, ingin proposal. Sudahlah kalau bantu bantu saja deh. Tidak ada proposal. Tapi dia ingin tahu. Kalau ingin tahu, gampang dia sendiri yang jaga bangunannya. Beres. Dia yang datang barangnya seperti yang lain-lainnya ini. Jaga barangnya, ngontrol. Wah ini aman sudah lebih enak tiba-tiba selesai buyah ini kuncinya wah jazakumullah khairan kathira Allah yang bahas semuanya kan enak begitu ayo berjuang semuanya jadilah paling tidak kayak ibu-ibu tadi semuanya